Selamat siang Bapak Tony. Selamat siang. Komentarnya Pak? Menurut saya tidak efektif karena kenapa? Karena investor a d pemerintah itu jelek. Dia suruh kita pakai BBM itu contohnya. Apa alternatifnya? Yang lain kan beda j a u j a u h Mungkin aja untuk beberapa orang itu efektif ya yang memang punya duit. Tapi kalau nggak punya duit, t e t a p d i a pakai premium. Jadi itu sebagai contoh artinya kalau kita mau paksa o r a n itu yang iklanin seharusnya yang orang bisa nurut gitu. Kalau pemerintah kan rata-rata. masyarakat tuh para skeptis sama mereka gimana bisa ngikut, mereka enak aja mereka juga dibayarin negara kayak parkir、hmm. segala macem dibayarin negara kita yang disuruh tanggung, itu mah a gak n g gak apa ter efektif lah itu、hmm. cuma habisin anggaran sama mau nongol di TV kali, terima kasih b a i terima kasih, Ibu Lia selamat siang siang, komentarnya gak efektif lah ya, itu cuma habisin duit buat pasang iklan aja karena、um, udah yang udah jelas-jelas paturan e r wajib aja Bisa n gak g d i j a l a n i a p a l a g i cuma disarankan ya Nanti aja tunggu udah diwajibin baru dijalankan i ya、uh -huh. Terima kasih Baik terima kasih Bapak Julius selamat siang Ya kalau menur menurut saya tidak efektif Karena sepertinya ya l a h a n merokok Itu yang udah jelas-jelas racun aja Mereka masih merokok apalagi yang ini ya, Mereka gak ngerti kenapa mereka mesti mesti Bayar lebih mahal untuk hal yang sama Gitu kira-kira ya、uh -huh. nah, gitu aja. Baik terima kasih Pak Leo selamat siang Selamat siang Ibu Komentarnya i Ya BBM sebenarnya tidak disubsidi ya Bu Buat apa iklan itu s e b a r a tidak perlu Terima kasih Baik terima kasih Ibu Lili selamat siang Selamat siang Bu Menurut saya iklan itu tidak efektif Itu iklan kan tidak bayar Dananya lebih baik untuk mengurangi subsidi Oke、okay. Baik terima kasih. terima kasih Ibu Lili Ibu Mita selamat siang Siang i Ya, komentar Anda Ibu Menurut saya tidak efektif ya Mbak Terus Mbak juga tolong simbaw Menteri-menteri yang suka mengiklankan diri itu Supaya dihapus gitu loh Banyak sekali dana yang dikeluarkan untuk iklan Sedangkan iklannya tidak efektif Terima kasih、uh -huh, Baik, terima kasih Bapak Arief selamat siang Selamat siang Bu Uhh, -huh. Komentar n Menurut y a saya untuk iklan Apa namanya s e k i r i n y a a k efektif Karena lebih baik anggaran iklan itu dibuat iklan promosi di mancanegara buat promosi pariwisata, promosi negara kita di Timang b buat iklan iklan yang, yang sifatnya orang kan mau nyicar yang murah gitu kan.、Uh -huh. Halo Pak s u r y a silakan. Ya menurut saya sih tidak efektif. Karena sama juga kita disuruh beli sesuatu yang mahal begitu kan. Kecuali kalau disuruh beli yang murah, nah itu mungkin efektif. itu s a m a juga pemerintah buang-buang duit percuma. Iya, itu saja pak? Iya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Suryo. Pak Erlangga silakan. Ya, halo. Ya,、yes, silakan pak. Selamat siang. Siang, silakan pak. Oh, tentang iklan layanan masyarakat tersebut untuk menggunakan subsidi berbeda, m e n r u s saya kurang efektif pak. itu saja pak? Iya karena tidak menyangkut substansi kepada pokok p e m a h a s a n yang harus ada penekanan terhadap masyarakat kaum elit yang tidak harus lagi menggunakan subsidi berbagai macam. Itu saja pak dari saya. Baik terima kasih Pak Erlangga.、Uh, Budi selamat sore. Selamat sore juga. Ya silakan p a k Ya kalau menurut saya lebih baik harga yang BBM. pertama itu diturunin agar m a s y a r akan tuh pindah semua jadi si Pertamina yang gak subsidi gitu kalau sekarang kan terlalu jauh、uh -huh. itu aja bu makasih Oke、okay. para m a n t a masore sama sore, sore. Silahkan, Farah, ini pendapat saya ya k、nah, i m b a u a n seperti sebenarnya sangat efektif ya karena di luar negeri sendiri k i m b a u a n seperti ini memang sering dilakukan パマヤ、ディアスサリザジャイ、イムバワ、ノト、バンダライ、ダランバ、ゴスキス、ダランバナー、ケトウ。イトメマスラウト、スはローサー、ジンアンカマー、サラカニ。アニアントムレア、エフェクティフォファティタ、メマオクューアニエニ、ティダー、サラランスウォンエ。タピ、ジャラ、メマン、ハウハウスパティニ、ヤンミニアンコトヨンパメル、サバゴシェンジュガセンタン、バラウィンタス、ディナガラキテニ。 Harus terus menerus diingatkan melalui cara-cara seperti ini. ya Bahwa belak lintas yang benar itu bagaimana. Itu harus terus menerus. Saya kira itu uh, uh, dari, dari saya. aduh nih Oke,、okay, terima kasih. Adani, h selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu. s i l a k a n Pak. Ya, kalau menurut saya itu sangat efektif, Bu, ya.、Hmm. Tetapi harus terus-terusan, gitu. Jangan, jangan mungkin cuma dua-tiga kali ikan, waktu udah, ya, ya jelas hanya habisin uang aja, gitu. Tapi、hmm. kalau dilakukan terus-menerus, Itu akan bisa cuci otak sampai orang tahu gitu maksud daripada tujuan, daripada iklan itu、hmm. Saya sangat setuju dengan Bapak Rahmat yang bilang mengenai、uh, orang m e n g e m u d i juga Kalau terus diiklankan mengumudi yang benar seperti apa akhirnya orang jadi benar juga gitu、hmm. Menurut saya ibu Oke,、okay. terima kasih Pak d a n i Ya, terima kasih banyak karena Mitra b u s n e s s yang sudah berbagi opini bersama Pak Sedan b i a n Ya, di televisi sedangkan ini kita sering melihat iklan layanan masyarakat di televisi. Salah satunya, contohnya adalah iklan h i m b a u a n menggunakan BBM tidak bersubsidi untuk mengurangi subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Menurut Anda, efektif atau tidak iklan seperti ini dan berikan komentar Anda? Inilah b i s n i s m a n Opinion 6339160 kami buka untuk Anda. Belakangan kita sering melihat iklan lanyanan masyarakat di televisi. Salah satu contohnya, iklan h i m b a u a n menggunakan b b m tidak bersubsidi untuk mengurangi subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Menurut Anda efektif atau tidak iklan seperti ini? Berikan komentar Anda. 6339 160 Selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak Tommy. Ya iklan ini menurut saya sih sebetulnya cukup efektif juga ya. Jadi menyadarkan kita warga Indonesia cobalah belajar mandiri. Jadi jangan terlalu berharap pada subsidi yang akhirnya ekor-ekornya itu malah orang korupsi juga gitu loh memakai kesempatan ini. Jadi kalau semua terbuka nggak ada istilah subsidi subsidi gitu. mau mandiri、uh, untuk pengaturan misalkan ke kontingnya apanya semua kan jelas ya jadi、oh, tidak ada alasan untuk penyimpangan dana a p t n karena m a s u k a n n e gara gitu t e r i makasih panggil bird sama sekali tidak ada gunanya ya uang untuk masukin iklan itu dibeliin bakso saja diberikan、hmm. kepada korban Merapi itu lebih berguna terima kasih oke nanti ketiga 9160 untuk Anda, Pak Osman y a sorry s i l a k a n sangat gak efektif ya menurut saya ini bukan harus pakai s i m t o w kalau memang tidak mau subsidi ya hapus saja subsidi n ya semua di pakai harga pasar kan gitu、e, gak efektif jadi itu kan どうします 633-9160, silahkan untuk Anda mitra bisnis yang ingin berpartisipasi dalam bisnis m a n o p i n i o n Bagaimana komentar Anda mengenai iklan layanan masyarakat yang seringkali muncul di televisi, di mana salah satu contohnya adalah iklan h i m b a u a n menggunakan BBM tidak bersubsidi untuk mengurangi subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Efektif atau tidak iklan seperti ini? 633-9160. Pak Hardi, silakan. Nah, ini pemerintahnya aja yang apa namanya ragu-ragu. Kalau mau t e g a s ya udah tahun 2005 ke atas harus pakai itu. Jelaskan aja, langsung diputuskan aja tahun depan atau gimana. Jangan mundur-mundur-mundur-mundur untuk memberikan kesempatan untuk penyuapan nanti itu aja. Terima kasih. Oke.、Okay. 6339160 Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama PAS FM, efektif atau tidak iklan-iklan pelajaran -iklan masyarakat yang seringkali muncul di t e e l v i s i Contohnya iklan h i m b a u a n menggunakan BBM tidak bersubsidi untuk mengurangi subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Berikan komentar Anda sekarang juga di bisnismenopinion dan l a i n t e l p o n yang bisa Anda pergunakan adalah 633-9160. 633-9160. efektif atau tidak iklan-iklan seperti yang saya sampaikan tadi、ya? silahkan 6339160 untuk komentar Anda di Businessman Opinion Bapak Alex、ya. silahkan Pak Alex selamat sore Ya.、Uh, jadi menurut kita sebagai rakyat pengguna bambang t サラハンサーでありすぎ、カワンガラ、ジスコトニャ、ワントガン、ワンライアン。ライアンティゴー、ピタボトゥ、シビアダラトゥガスポムリンカー、ポントゥ、モントジャカラン、ライアンヤー。 バブディ Kalau dengan citra pemerintah buruk seperti sekarang Zero ya kalau menurut saya Terima kasih Oke、okay, terima kasih banyak kami t r a b i s i yang sudah berbagi opini bersama PAS FM